kita Jadi buat teman-teman yang tahu lagu Ibu Bertiwi ada Kita nyanyi sama-sama ya Kulihat Ibu Bertiwi Sedang bersusah k okay. 3 bareng-bareng dari pertama ya flashlight-nya dinyalain semuanya sambil hormat bisa gak? yang kiri pegang flashlight yang kanan kita hormat yuk nyanyi Kita jangan ngelupain Jiwa nasionalisme kita ya